Assalamualaikum, Sideralun, Berita Siang, edisi hari ini, Kamis 30 Agustus 2018, dibacakan Ahyar. Utang jatuh tempoh Turki hingga 2019 mencapai 179 miliar USD. Preman palak sopir di Tanah Abang terancam 9 tahun penjara. ISDM hapus tunggakan perusahaan tambang, LSM protes. Dengarkan juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum timnya Seram BFM. Berita yang ini juga bisa Anda dengarkan di Radio Loser 94,6 FM Aceh Tenggara, Radio City 94,4 FM Luxmaui, dan Radio Amanda 104 FM Taking On. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Seram BFM. Cedralun, JP Morgan memperkirakan utang luar negeri jatuh tempo Turki tahun ini hingga Juli 2019 mendatang mencapai 179 miliar US Dollar. Dari jumlah total utang tersebut146 miliar USD diantaranya dihimpun oleh sektor swasta terutama perbankan. JP Morgan memperkirakan utang jatuh tempo tersebut akan meningkatkan keparahan krisis ekonomi yang melanda negeri tersebut apalagi utang 32 miliar US dolar akan jatuh tempo pada sisa 2018 ini. Utang jatuh tempo tersebut akan meningkatkan kebutuhan pembiayaan untuk 12 bulan ke depan, itu semua akan membuat akses ke pasar menjadi bermasalah. Maklum saja di saat bersamaan dengan waktu jatuh tempo pembayaran utang tersebut, Turki sedang mengalami masalah ekonomi. Nilai tukar lira mata uang mereka yang dalam beberapa waktu belakangan ini menimbulkan kekhawatiran bahwa perusahaan tersebut akan menghadapi kesulitan membayar utang. Sederlun, Subdirektorat 3 Reserse Mobil, Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya menangkap 4 premen yang kerap memalak sopir bajaj dan pengunjung pasar tanah abang. Kanit 1 Subdit Sederlun. Resma Polda Metro Jaya Kompol Malvino di Mapolda mengatakan empat tersangka bernisial MN, IS, MS, dan I diciduk polisi di sekitar Blok A dan Blok F Pasar Tanah Abang. Mereka diketahui karena melakukan penghutan liar sekitar Rp2.000 untuk setiap mobil dan sopir bajaj sebanyak Rp20.000 hingga Rp25.000. Malvino mengatakan uang itu dipakai para preman untuk menghidupi kebutuhan hidup sehari-hari. Sejauh ini, belum ada informasi uang itu disetor kepada suatu instansi atau orang tertentu. Seneralun Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral bakal menghapus tunggakan penerimaan negara bukan pajak atau PNBP milik perusahaan tambang yang selama ini sulit tertagi. Direktur Penerimaan Mineral dan Batubara Kementerian ISDM Johnson Pak Pahan menyebutkan, Total tunggakan PNBP sektor pertambangan per Agustus 2018 mencapai 5,2 triliun rupiah, baik berupa yuran tetap maupun royalti. Sekitar 2,1 triliun rupiah diantaranya merupakan tunggakan macet yang terjadi sejak 2004 dan dipertimbangkan untuk dihapus. Setelah kajian selesai, Kementerian SDM akan menyampaikan hasilnya kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan sebagai bahan pertimbangan untuk pemutihan tunggakan tersebut. Presiden pemerintah Argentina meminta dana moneter internasional IMF mengelontorkan pinjaman senilai 50 miliar dolar Amerika Serikat atau 732,8 triliun rupiah lebih untuk lebih cepat mengatasi krisis ekonomi. Presiden Argentina Mauricio Macri mengatakan keputusan tersebut diambil untuk mengembalikan kepercayaan terhadap perekonomian Argentina. Nilai tukar peso Argentina anjelok 40% terhadap dolar Serikat pada tahun ini dan inflasi meraja lela. Direktur pelaksana IMF Christine Lockhart mengonfirmasi pihaknya akan memperkuat pengaturan dan tahapan pencairan dana. Di sisi lain, investor khawatir kemungkinan Argentina tidak dapat membayar utang pemerintah yang berat dan bisa beropotensi gagal bayar. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. FM. Sederalun Badan metrologi Klimatologi dan Geofisika mencatat total keseluruhan dari tanggal 29 Juli 2018 berjumlah 1.973 gempa bumi. Hal ini disampaikan Kepala Stasiun Geofisika Mataram, Agus Rianto. Sampai tanggal 30 Agustus pukul 7.00 WIB, BMKG mencatat ada 595 forest shock. Hingga saat ini gempa susulan masih terjadi. Gempa bumi susulan Magnitudo 4,6 kembali menguncang Lombok, Nusa Tenggara Barat pada Kamis 30 Agustus 2018 pukul 7 lewat 10 WITAH. Federalon penyanyi Dangdut Inul Dara membeli jersey salah satu atlet pencaxilat Indonesia yang meraih medali emas di Asian Games 2018 Sarah Tria Monita seharga 100 juta rupiah. Jersey itu merupakan satu dari 11 baju para atlet pencaxilat yang dilelang untuk membantu korban gempa lombok Nusa Tenggara Barat. Pelelangan tersebut sebagai rangkaian konser amal untuk NTB yang berlangsung di Studio 5M Tech, Daan Mogot, Jakarta Barat, Rabu Malam. Sarah merupakan peraih medali emas untuk kelas 55-60 kg pada 27 Agustus 2018. Sebelum menutup telepon, Inul berharap keikut sertaannya dalam lelang tersebut bisa membantu korban gempa di NTB. Syederalun Ibadah Haji 2018 selesai ditunaikan jutaan warga muslim di Indonesia. Jemaah kelompok terbang kloter 1 hingga 3 di Berkasi, Surabaya, Jawa Timur tiba selasa dini hari. Untuk para jemaah haji kloter 1 di Barkasi, Surabaya, diantar pulang dari Jeddah ke Surabaya menggunakan pesawat Saudi Arabia Airline dengan nomor penerbangan SV5110. Kemudian para jemaah haji ini diterima di asrama haji di Barkasi, Surabaya, Sukolilo, sekitar pukul 3.00 WIB. Mereka juga menjalani beberapa proses seperti pengecekan dokumen oleh pihak imigrasi, Skener suhu tubuh Jum'ah Haji oleh tim kesehatan serta penyerahan 5 liter air sam, -sam ke masing-masing Jum'ah. Disebutkan proses mengecehkan kepada para Jum'ah Haji itu membutuhkan waktu sekitar 2 jam tiap Jum'ah. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian Berita Siang, edisi Kamis 30 Agustus 2018.